Mitra bisnis hari Minggu kemarin, ratusan warga Tangerang memblokir jalan tol Jakarta Merak selama 2 jam. Pembangunan jalan oleh jasa marga membuat akses mereka terganggu. Warga menuntut agar jasa marga membuka akses jalan baru ke daerah mereka. Akibat kejadian ini arus lalu lintas kedua arah lumpuh total yang akhirnya menimbulkan kemacetan yang cukup panjang. Untuk membahas hal ini saya sudah terhubung dengan Direktur Eksekutif Asosiasi Pengusaha Tepung Trigo Indonesia, Ratna Sari Lopez. Ibu Ratna apa komentar anda? E, kalau saya sih e, apa namanya menurut hukumnya yang ada misalnya gini ya ketika jasa marga melakukan e, apa pembangunan. Kalau memang itu eh, ya, tapi ya, saya ya. rasa baja samarga pasti dia sudah sudah kalau dia sudah berani membangun pasti dia sudah ada dasarnya ya dasar daripada haknya dia gitu loh Nah sekarang ini kan aksesnya ya yang yang yang menjadi persoalan nah saya rasa ya tapi saya juga warga mungkin juga harusnya berpikir lebih lebih luas ya bahwa itu ada untuk kepentingan orang banyak Tapi ya tentunya juga mungkin jasa marga uh, perlu apa sosialisasi gitu. Tapi kalau memang itu adalah urgent untuk kepentingan orang banyak. Seperti sekarang yang terjadilah di depan kantor saya kan dibangun flyover tuh tanpa ada sosialisasi. Tapi kemudian ya kami semua diam aja kenapa. Oh ya memang sudah urgen untuk kepentingan orang banyak gitu loh. Jadi memang kita harus seharusnya kita berpikir lebih luas gitu loh. Perlu tidak adanya lembaga untuk menampung protes dari warga terkait masalah seperti ini. Ya kan misalnya saya rasa ke, ke ini aja ke penegak hukum. Kalau misalnya memang barangkali apa, apa pembangunan itu di luar prosedur misalnya. Tapi kalau prosedur ya memang kita harus mengalah. Kita kan harus mengalah untuk kepentingan orang banyak. Wajar tidak sih jika warga menuntut adanya akses jalan ini? Kalau itu saya wajar ya, kalau misalnya jalan itu menjadi banjir tidak bisa dilalui ya dia bisa menuntut kepada jasa marga untuk memintakan solusinya agar tidak begitu itu sesuatu hal yang wajar menurut saya. Demikian Ratna Sari Lopez. saya Dinda Natasha.